Mitra bisnis, aturan usaha ekspedisi yang baru dari pemerintah mewajibkan pengusaha ekspedisi multimodal lokal memiliki modal minimum 1,2 miliar rupiah dengan tujuan agar bisa bersaing dengan pemain asing seiring era pasar bebas logistik ASEAN mulai tahun depan. Namun, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengatakan sedikitnya ada 2.000 pebisnis ekspedisi berskala kecil dan menengah yang terancam tidak beroperasi dengan aturan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Theo Kumaat. Pak Theo, apa komentar Anda? Jadi sebenarnya kalau bisa kita gali lebih jauh lagi Sebenarnya aturan ini tuh merupakan pilihan Karena kan sebetulnya teman-teman yang sudah di freight forwarding itu Mereka sudah punya izin JPT Nah kemudian kalau mereka menjadi prinsipal Atau menjadi perusahaan yang nantinya mengeluarkan Satu dokumen untuk angkutan yang lebih dari satu moda Dalam dokumen angkutannya Nah itu baru diwajibkan punya izin untuk angkutan multimoda Tapi kalau dia bergeraknya mungkin selama ini Dan akan sebagai PPJK saja dulu Atau mungkin menjadi agent jend daripada pengurusan perusahaan angkutan dari luar atau dari yang lain itu tidak perlu mengambil izin yang badan usaha angkutan multimoda ini sebetulnya gitu karena ini pilihan. Jadi sebetulnya itu alternatif kecuali dia mau mengeksten servisnya, mengekspansi perusahaannya menjadi satu perusahaan yang itu, nah itu mungkin dia harus mengajukan untuk baru usaha angkutan multimoda, begitu. Sebenarnya prinsipnya betul memang mengancam, kalau mereka mengekspansi bisnis usahanya, tapi kemudian hanya menggunakan izin yang ada sekarang, itu dengan aturan ini tidak bisa lagi, begitu. Jadi aturan ini sendiri sejarahnya keluar setelah kita menandatangani yang namanya AFAM, ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport. Jadi kesepakatan antara negara-negara ASEAN untuk angkutan multimoda atau multimodal transport operator. Nah, kita sudah menandatangani dan ini sudah dari tahun 2005, kalau tidak salah itu. Sudah ada guideline-nya untuk negara-negara ASEAN nanti menuangkan dalam aturan-aturan nasionalnya atau national regulation mereka masing-masing. Nah, kita mengadop hasil ratifikasi itu dan kita mengadop agreement ini menjadi peraturan negara kita dengan PP8 2011 dulu dan turun menjadi Permen 8 2012 sekarang. nah yang menjadi guideline terpenting memang selain ada 80.000 SDR atau special drawing right untuk batas minimum capitalnya atau sekitar 1,2 miliar tadi itu juga diatur mengenai maksimum liability atau Tanggung jawab maksimum daripada perusahaan yang mengangkut barang diatur di situ juga. Jadi kita mempunyai batas maksimum lah, tanggungan maksimum yang situ sudah menjadi dilindungi secara hukum gitu. Dan aturan ini nanti akan saling setara begitu ya antara negara-negara ASEAN. Lalu nantinya perusahaan-perusahaan kecil atau menengah ini sulit untuk mengikuti atau bagaimana Pak? Kalau yang kecil dibilang tidak bisa mengikuti begini, sebetulnya kan aturan kita ini tidak dibilang terlalu berat sebetulnya kalau menurut saya loh ya. Jadi 1,2 miliar itu nanti secara teknisnya kita bisa mengacu pada undang-undang PT gitu. gitu. Jadi kalau tidak salah teknisnya sekitar 25 persen gitu kalau tidak salah itu yang bisa di... ...dan ke bank gitu. Kalaupun memang berat bagi perusahaan-perusahaan yang kecil... ...solusinya adalah melakukan kolaborasi dengan yang lain gitu. Untuk menaikkan level daya saing kita juga. Artinya perusahaan-perusahaan itu... ...ya kan kita nggak mungkin dapat pekerjaan yang nilainya cukup besar... ...tapi kita sendiri bermodal kecil... Sehingga tidak mendapatkan apa namanya kepercayaan dari agent yang di tempat lain gitu, atau rekanan-rekan yang lain itu kan juga supaya berimbang begitu. Jadi kalau dia mau menaikkan kemampuannya, dia menambah modalnya. Tapi kalau dia mau stay seperti yang apa adanya sekarang, dia masih tetap bisa menggunakan JPT dengan Ciu JPT saja. Ciu JPT pun itu masih tetap berlaku untuk misalnya rekan-rekan yang masih menjadi PPJK atau menjadi agen tadi itu. atau hanya melaksanakan rackingnya saja untuk kirimannya hanya layanan angkutan darat saja dia hanya sebagai angkutan untuk menerima agen untuk angkutan udara saja, air cargo agent saja itu tetap dengan JPT masih bisa berjalan walaupun ini buamnya sudah berlaku sekarang. Jadi memang harus dipahami lagi bahwa ini scope-nya memang untuk perusahaan-perusahaan yang mau menjadi sebagai prinsipal, artinya dia mengeluarkan dokumen angkutan sendiri dan dokumen angkutannya yang itu menggunakan lebih dari dua moda. Apakah menurut Bapak semangat dari peraturan baru yang bertujuan agar perusahaan lokal bisa bersaing dengan pemain asing ini akan efektif, Pak? Paling tidak ini akan memacu perusahaan-perusahaan itu yang memiliki kemampuan modal yang lebih mumpuni. Jadi tidak dalam tanda kutip sembarang pendidikan perusahaan kemudian mengeluarkan dokumen kalau mungkin ada sesuatu hal di tengah jalan kemudian mereka lari karena modalnya kecil. Ini paling tidak dia akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah dengan demikian dia juga punya harapannya punya visi yang lebih jauh ke depan terhadap keberadaan perusahaannya sehingga dalam berusaha. Sehari-harinya pun dia punya pelayanan yang lebih baik lah. Jadi dengan demikian bisa tidak langsung meningkatkan kemampuan atau daya saingnya mereka juga. Demikian Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Theo Kumaat. Saya Wendy Lim.